Kena mereka, tapi apa yang Allah takal? Oh ya, Allah ilah menolak. Allah menolak. Canggah baik-baik, benarkan -baik, baik. baik. Allah menolak. Agama Islam itu terus akan berlanjut. Agama Islam itu terus akan tersebar. Orang sholat terus akan tambah banyak. Orang yang pakai cadar lebih banyak lagi dari sekarang. Orang yang pakai yang tante itu terus akan lebih lebih banyak lagi. Kan apa? Allah yang punya bumi. Allah yang punya manusia. Allah diciptakan kehidupan dan kematian. Allah biarkan kesehatan Allah semuanya Sehingga apa yang pantas untuk mereka Yang melakukan ini semuanya dengan sengaja Untuk menjelekan, mencemarkan Nama Islam dan Allah Muslimin adalah Wa makharu Wa makharu Allah Wa rupahu fa'irun Mereka menyangka dengan apa yang mereka lakukan Mereka jatuh tibu'a'ul Tidak Tapi justru Allah yang jatuh mereka Siapapun Di atas mereka menjadi dalamnya Baik kalau sendiri yang teroris itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama atau gagam islam Tidak ada teroris itu Kalau Zulamab pantas untuk mengatakan teroris berapa sih yang dibunuh soal mereka Berapa yang dibunuh oleh non muslim Itulah betul berapa banyak yang membunuh orang Perang dunia pertama, kedua siapa yang membunuh lainnya Di kira beberapa saudara kita yang meninggal di surya sekarang Siapa yang membuat itu semuanya Kenapa tidak dibilang teroris, begitu islam Selalu ada tiga dan sempatnya itu, siadal tidak ada cara lain untuk menghentikan penyebaran Islam Islam tersebar bukan karena dai-dainya tidak Islam tersebar bukan karena ulamanya tidak Islam tersebar karena memang ajaran yang berasal dan bersumber daripada Allah kalau seumpama ajaran ajaran tidak baik asyarakat jangan terdara satu kemudian kita ukur rata semua ada oknumnya pejabat ada oknumnya Coba lihat Baik di anggota legislatif ada akhirnya berapa banyak mereka yang korupsi Kenapa ini dia tidak salahkan semuanya berarti semua anggota legislatif koruptor Berapa banyak pejabat yang korupsi Kalau semua kita salahkan satu pada yang lainnya ya kita salahkan semua para pejabat itu semua koruptor Kenapa kita begitu hanya gagal satu orang yang bercadar Kemudian dia itu mempunyai paham yang salah atau dia itu E, memang sudah ada naskahnya dan caci mardas, ini karena tahu bahwa. Tapi kenapa negara yang satu ini kemudian kita kaum muslim ini saling mengkhianati saudara kita yang berjalan naik ke bis kota kemudian diusir dari base kota? Kita seorang muslim, kita sendiri muslim bukan kita non muslim, kita sendiri muslim kita melakukan semacam itu pantas? Siapa yang pertama kali baca dasar? Yang kita tahu yang pertama kali baca adalah Sayyidatun al-Fadhimah Tuzahra Putrinya Nabi Yang semua perempuan yang ingin masuk surga Maka idolanya itu harusnya adalah Sayyidatun al-Fadhimah Tuzahra Nah tapi dia yang semacam itu dimusuh-musuhin Tidak ada cara lain Takutnya kalian kepada kaum muslimin dan Islam Tidak ada cara lain Kecuali harus dengan maukitan mereka Jangan takut, jangan takut. Silahkan perasaan tapi jangan sakit Kebangetan, dan sampai kelewatan kalian punya segala hal kalian punya intelijen kalian punya alat kalian punya teknologi apakah hanya dengan mereka yang pakai pakaian itu kemudian langsung di belakang itu ada bom dan sebagainya mana ada rasa rasa pengawasan rasa penayaman kita sudah dilindungi dengan undang-undang setiap orang sedang setiap masyarakat di Indonesia berhak untuk masyarakat dengan keyakinannya itu ada undang undang-undang jadi jangan sampai kita salahkan agama apa pun, kemudian semua rata, itu salah. Gak ada satu pun agama yang mengatakan semacam itu. Jadi ingat, cakap baik-baik siapa yang menjadi Dalamnya, lihat hidupnya bakal sengsara, duniya dan akhirat. Dan kita doakan, dan semua komisi ini mendoakan semoga orang yang menjelekkan Islam dan komisi ini secepatnya ya Allah sebelum Ramadan habis, semoga sengsara hidupnya, semoga celaka hidupnya. Semoga Allah habiskan hidupnya, supaya aman negara kita ini, NKRI Jadi jangan takut dengan kebangkitan Islam dan pemusulmin Jangan takut dengan kebangkitan Islam dan pemusulmin Karena kebangkitan Islam dan pemusulmin bukan kita yang mereka yasak Tapi Allah Rabbul rupu'alamin yang telah menentukan Jadi ingat, jadi jangan takut Islam dan pemusulmin tidak menyebarkan yang namanya kejahatan Islam dan kaum Muslimin tidak pernah menyebarkan yang namanya kerosakan. Jadi darah kepada bagaimana ajaran tadi kita menghafal Islam. Jangankan sampai kita melukai, jangankan sampai kita membunuh. Coba lihat bila saya mengadakan mankas serangan bom ini, apakah anda akan berangkat pada saat ini, Pak Wadah? Barulah saya akan hati seorang Muslim walaupun hanya dengan satu kalimat, maka seakan-akan dia itu merobohkan kapas sebanyak sepuluh kali. Coba lihat. Coba lihat. Jadi melukai hati seorang muslim saja, bagaimana mau bunuh siapa yang terbunuh kemarin itu Muslim mana ada jalan orang Islam harus membunuh Muslim. Kenapa waktu kemarin demo 7,2 juta orang kebunak di Papua, aman bahkan sampai tidak terbuang semuanya mana itu Islam tanggung sih mau dibantah dengan yang semacam ini orang-orang yang kultural tidak terbawa dengan hal yang semacam itu, jadi jangan salah kerja bawaan orang Islam sama sekali jangan bawa. Jadi teroris itu adalah sebuah oknum Mereka yang orang-orang yang berbuat jahat Mereka yang salah paham Mereka yang salah tindakan Itu karena ideologi yang mereka pelajari Jadi jangan salahkan santri lah Jangan salahkan mereka baik-baik Dan orang yang semacam itu yang ikut-ikutan juga Nimbrung, masuk, dan mempolitisasi Yang semacam ini akan jatakan baik-baik Ingat, yang membuat anda kaya atau miskin adalah Allah yang membuat kalian sehat ataupun sakit itu adalah Allah. Yang membuat kalian hidup dan kalian sesal atau itu adalah Allah. Dimanapun yang terjadi di dunia itu adalah daripada Allah. Kalau kita akan menentang Allah, kalian akan menentang Allah. Silakan, kami akan meminta para Allah kepada Allah semoga secepatnya mereka-mereka yang menjadi dalangnya, mereka-mereka yang berbuat dan mempunyai ideologi yang salah, mereka-mereka yang sengaja. Memperakasa ini semuanya semoga kita mohon Ya Allah dengan keikhlasan hati kami Ya Allah berkat kepada santri wati, dan santri yang sedang terdal ini, karena karena orang-orang itu Ya Allah maka semoga Allah timpakan kepada mereka balas secepatnya, secepatnya ya Allah, bukan hanya cuma taufiq dan hidayah tidak, tapi balas secepatnya sehingga orang semudah itu tidak ada lagi di dunia sehingga kita tidak menjadi uh, Bahan, sasaran, kejekan, kinaan Mereka yang benar-benar melaksanakan syariat Ya Allah, di bumi ini Amin, amin, ya Allah, alamin. Kemudian Ada beberapa hal ini Yang untuk kita memaksimalkan Bulan Ramadan yang akan datang ini Yang disunakan dan bersumber Daripada Nabi kita Muhammad SAW Yang ya, tanya adalah Pada malam ini adalah Malam awal bulan Ramadan ada hadis yang diberikan oleh Imam Fatim Asyarbi ini Walaupun hadis itu tidak sampai derajat sehat Maka boleh kita laksanakan Karena memang disebutkan bahwasanya Yang namanya Pak Amal itu boleh Walaupun berdasarkan dengan hadis yang baik Apa itu? Bahwasanya Ria ya, Sabda Sabda Kalau sudah datang awal malam Ramadan Kemudian seseorang melaksanakan sholat empat raka'at Dengan liat Nabi Muhammad Lalu dia baca pada empat raka'at itu surat kefatah Raka'at pertama seperempatnya, raka'at kedua juga seperempatnya, Setiap raka'at seperempatnya hingga selesai Maka kata Nabi Muhammad SAW Dia sepanjang tahun itu akan penuh dengan kekayaan Ada di liwayat? dia sepanjang tahun itu akan penuh dengan kebaikan. Nah, jadi itu dilakukan oleh para ulama dan para selama Itu Yang pertama, yang kedua terkait dengan syariahnya adalah kita diperintahkan untuk berniat dengan niat Imam Malik, yaitu niat puasa satu bulan penuh. Nah, tadi sudah dikawinkan kan nah, Waitu Suwma ala syahribullih Fardun lillahi ta'a Aku niat berpuasa selama sebulan penuh Karena Allah Ta'ala Yang telah memperuntukannya Kemudian baru Kita berlihat sepertinya Imam Shafi Karena menurut Imam Shafi setiap hari itu Ibadah mustakillah tapi kalau Madi Malik satu bulan itu adalah ibadah mustakillah Sehingga butuh satu niat saja Tapi kalau dalam Madi Malik Dan Madi Imam Syafi'i itu setiap hari satu niat nah, Maka kemudian kita lanjutkan Dan mulai malam ini dan satu rasanya kita niat dengan niatnya Madi Imam Syafi'i Yaitu Nawa'i usul mabutin an'adai faddi syahri romadhani Hadisissa nadi maradhanillahi Hadis Ramadhani Karena Mudah dan buddha pilih Ramadhan ini hari sana. Nah, bukannya kalau mudah pilih saja ini mudah dan mudah pilih. Nah, jadi Ramadhan ini hari sana. Tidaklah tidak kita ada. itu setiap malamnya kita akan lihat seperti itu juga. Nah, Faedahnya apa? Faedahnya kalau suka mas waktu waktu nanti kita lupa niatnya, maka dengan cara itu malik sah sudah. Karena kita sudah niat pada malam pertama. Nah, itu dilaksanakan Yang kedua. Di antara sunah-sunah ini yang disunahkan adalah melaksanakan sahur. Dan kenapa kita itu disunahkan untuk melaksanakan sahur? Karena sahur itu kata Nabi Rasul, inilah sahurin, barokah. Sesungguhnya dalam makan sahur itu ada kabar, keberkahan. Ingat pintunya rahmat itu apa? Barokah. Dari keberkahan terbuka semuanya, kebaikan Itunya bang keberkahan. Nah, jadi cari keberkahan itu di mana ada sesuatu keberkahan kita harus dicari ya. Nah, jadi sahur termasuk itu keberkahan. Nah, jadi kita makan berkah, tapi jangan banyak terlalu makan di berkahnya, ya. Nah, jadi kalau bisa kita ya, itu melaksanakan arba ini ya itu, itu bulan Ramadan. Jadi nanti keluar bulan Ramadan yang tentu jadi lurus, ya. ya. Kurus lurus tetap lurus, Kurus lurus nanti rapih nantinya. Nah tadi. Ini kesempatan untuk kita itu baru di jahada Kemudian eh, Di antara Yang disenangkan Adalah Besok ya eh, Setiap malam untuk Masakan mandi nah, Mandinya bagian Mandi Sudah Nah Kapan maksudnya? Masa itu sudah mulai Terbenam matahari. Nah, tadi sudah terbenam matahari, sudah hilang matahari. Setiap malam malam Ramadan. Jadi, na, na, nawa itu uslah sunat ada ila' layani ramadhan. Jadi aku dia mandi sudah malam malam Ramadan. Tusunah. Tapi bukan berarti, aginya atau sunatnya enggak mandi. Nah, Ia berarti, kalau cukup mandi sekali, tapi enggak bau, enggak apa. apa Tapi kalau semua harus mandi dua kali, ya, tetap mandi dua kali. Gitu. Kenapa kita diperintahkan untuk selalu bersih, selalu harum, aromanya enak nah, Sehingga pasti tidak mengaku yang lainnya dengan bau lidah buahnya atau bau lemonnya itu Maksudnya? Kenapa? Kenapa? Alba Iman. Jadi seorang wanita itu adalah sebuah hiasan bunga Ustaz dulu tidak pernah terpikirkan dari saking lugunya, Ustaz dulu Perempuan itu samanya semuanya harus <laughs> Semuanya nah, Ustaz punya anak masih punya kas seperti itu nah, Jadi sampai uh -huh. nah, akhirnya waktu satu punya anak di rumah itu Dia sakit kakinya, Ustaz ke dokter nah, Kan dia, waktu oh, masa dokter dia tidak mau Dia tidak mau, kan nah, kita kasih tetap di sini sama Adi Hanya dia mau Nah hanya ketika kita daftar itu waktu kita daftar begitu si si apa yang akan menjaga itu, kelas nah, <coughs> uh, itu, kelas besar itu, itu dia menulis sambil bercerita siapa namanya siapa yang sakit ini baunya mulut, jadi <laughs> <Jadinya> bapak <remembrance> sudah mau mulut ya <anca> itu pertama kali nah setelah itu apa satu tiga enam kerana terdapat jadi kepada anak Ustaz tetap kalau mau datang saya belikan ke sana hanya Ustaz beli saya mau bayar eh kasihnya waktu prek rek rek rek rek di sini bukan itu sama masak-masak yang habis dalam satu hari hilang di sini umur 11 tahun sampai Ustaz ada anaknya tiga. bagus banyak Ustaz lugu pasti semua merempuan harum kenapa? iya santuan sampai-sampai ya saya dina upad otot-totot sejadam ada kan. Ketika dia marah sama istrinya langsung dia itu keluar Yang mencaci maki perempuan Apa katanya? Inna nisaa syayati Fah dari syayatina Tentu ah. perempuan itu setan sebenarnya. Awaslahkan dia bukanlah setan Jadi ada perempuan tua yang tanya Enggak, ya perempuan bukan seperti itu Terus gimana yang benar? Inna nisaa rayahi Waman lagi kebushan merayahina Jadi ah. so, perempuan itu adalah Bagian bunga yang kuncuk yang baru mencur, yang harum baunya. Siapa yang suka? Dia tidak suka dengan mencium bau harum daripada bunga itu. Katanya harum, baru lagi nampak belia, benar atau benar atau tidak. Karena belia itu pada waktu itu terbawa emosi. Nah, jadi halusin itu tempat seperti itu harus jaga. Pada Imam Syafi'i Waladuri Lillahadi kaluzulan fa'inna syamatalagha balau hendaknya kalian tidak menampakkan sedikit pun daripada kekurangan-kekurangan kalian karena sesungguhnya yang namanya musuh kalau tahu dengan kelemahan kalian maka akan menjadi sebuah rencana kemudian disunahkan -salo -salo itu kalau salur-salur itu berkumpul-kumpul artinya makan bersama-sama sholat bersama-sama ngaji juga bersama-sama karena Nabi Muhammad juga bersama-sama dalam hadis yang diwarna Nabi Muhammad SAW Tashahat Nama Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam Kami itu uh, apa Melaksanakan atau makan sahur itu bersama-sama dengan Nabi Setelah kami bersama-sama makan sahur Maka kemudian kami juga bersama-sama melaksanakan sholat jamaah Kemudian setelah sahur, jangan lupa untuk membersihkan gigi, gigi. Baik itu dengan selat, ya, Dengan apa namanya, terus gigi Ya, nah, membersihkan selat-selat gigi itu Atau sikat gigi itu nah, Supaya apa, nanti ketika sudah Ramadan, sudah masuk Waktunya kita puasa, tidak perlu sikat gigi lagi Karena kita kadang-kadang kan -kadang, ini pakai pasta gigi, bukan? Pakai apa? Odol. Nah, jadi odol itu kan kalau masuk sengaja. Datang soal kita, datang puasa kita. Nah, oleh karena jadi kapan sikatnya kita belum, sebelum bapak datang e, Waktu fajar. Kemudian, di antara sunahnya juga adalah di bulan ini, kalau kita berbuka berbuka pertama kali dengan buah, Purpana. buah mang. Purpana. Ada yang apa enggak? Bukan! pisang? teh panas? Bukan! Jadi Indonesia ada macam-macam Ada pakai teh Ada yang pakai sirum Ada yang pakai, silum, ada yang pakai uh, susu ultra Ada yang pakai macam-macam Nah tapi Nabi Osama tidak seperti itu Nabi Osama ajarkan kita itu untuk supaya Pertama kali yang kita Saktap uh, daripada makanan dan minuman itu adalah Kua kur Aaaa! Kalau enggak ada kurma? Ayo nah, Jadi sesuatu yang manis tapi tanpa kena api nah itu kalau seorang ada kurma jadi sesuatu yang manis tapi tanpa kena api jadi misalnya apa? buah yang manis dan sebagainya Lalu kemudian air nah, baru kemudian teh uh, dan sebagainya tapi yang pertama kali dihadirkan itu adalah kurma buah kurma itu ternyata banyak asiannya, asiannya itu apa? kalurnya tinggi sehingga waktu itu dia makan kurma itu sama seperti makan nasi sama seperti makan karbohidrat sama seperti asupan-asupan yang diperlukan oleh manusia semuanya ada di dalam kurma itu yang pertama hatiannya yang kedua, ternyata kurma itu begitu kita makan pem, maka zat manusia itu akan mengembalikan secepat mungkin gak ada yang lebih cepat daripada kurma walaupun gula, kadar gula kita yang membuat kita itu masih segar, bugar, kuat masyarakat agar kita itu kan kadar gulanya cukup tapi ketika kadar gula kita Kurang, maka kita akan pingsan Kita akan lemah, tidak kuat Belum aktivitas Nah, untuk mengembalikan, ya, selama kita kuasa Baik-baik, sama sekali tidak tersentuh Zat gula, kan, untuk mengembalikan Zat gula itu cepat mungkin Supaya kita itu cepat mempunyai sebuah kekuatan Untuk beraktifitas, itu adalah Ke rumah Yang ketiga, ini intinya ya Masih banyak, baik-baiknya faedah Yang ketiga, kerumah itu bisa Menghancurkan dan membunuh Semua eksil Ya, Semua zat-zat Dan semua binatang-binatang Yang di dalam perut itu Untuk pencernaan itu Yang tidak baik, yang mengganggu Yang berbahaya itu akan diperoleh Ke rumah itu nah, oke, Karena nanya, besok yang pertama kali kita makan Adalah buah Kemudian Biatalnya cepat-cepat berbu, berbuka Jangan tunggu dulu Karena belum selesai nih Satu jus, dua jus, nah jangan begitu oh itu ke akhir, Allah berkata langsung Bismillah nah gitu tapi sampai jawab ada ya sampai jawab ada pertama kali ke rumah satu dua, tiga, jangan tiga puluh tiga puluh aja, cepat gumuhnya tiga-tiga cukup begitu ya, ya, ya, ya, nah, ya kemudian kita, ya, ya. kita, kita makan nasi baru setelah itu kalau papa mau yang lebih baik itu adalah kalau buka puasa itu dengan hal yang ringan nanti setelah sahur bau dan baru dengan hal yang berat. Seperti kita waktu di waktu di Madinah belajar, itu seperti itu dan semua orang orang di sana itu seperti itu. Jadi kalau berbuka itu ya dengan bubur, dengan sayur-sayur, dengan kurma, dengan roti, sekadarnya susu kecut gitu oh, biasanya seperti itu nanti setelah tarawih, baru kita makan nasi makanan yang berat-berat itu nah kita tidak oh, ya. langsung, sampai situ mau sholat berat dan sebagainya karena apa? karena kebanyakan mah ma, <tuk> karena kata Imam Ali Zainal Abidin Iza Syabiy Adil Badal Ja Adil Abdullah Wahidah Ja Adil Abdullah Syabiy uh, Adil Wahidah Ja Adil Badal Syabiy Adil Allah jadi kalau supama perut ini kenyang maka semua bagian abad badan itu jadi jadi apa jadi ratus sudah berbuat kemasyhatan. Nah, tapi ketika kita itu lapar maka jadi semuanya jadi apa enggan untuk melakukan kemasyhatan itu. Nah, jadi kata Nabi Rasulullah belajarunul fiqat dan makajul fitroh. Jadi masih saja orang itu dianggap di dalam keadaan yang baik kalau dia itu selama dia itu Senang melaksanakan cepat cepat berbuka. Insyaallah kalau ada hadisnya ini ya pun, insyaallah kita cepat cepat berbuka. Karena kita sudah menahan. Bahkan kalau hari kuasa yang pertama itu luar biasa. Biasanya kita ke Dalwamar beli semuanya, beli ini, beli ini, beli ini. Puli ini. Nah, begitu kita berbuka banyak tersisa. Karena apa? Padahal ini mau makan ini dulu, Habis ini, sini itu, itu daspal ini. Kita lupa. Ternyata pergi itu ada batasnya. Nah, jadi akhirnya apa yang terbeli itu tidak akan termakan Jadi itulah Hawa Nafsu oh. nah, jadi, nah, jadi Silahkan beli tapi Sesuai dengan kebutuhannya Sesuai dengan keperluannya saja Kemudian Di antara disenakan juga Apa yang kita makan itu Haruslah termasuk daripada makanan yang Halal Jangan ya syubhat, apalagi Haram Nafsu kata Nabi sallallahu alaihi so wasallam, "Fa makan uh, amin wa syarabi halal, sallat alaihi malaika fi sa'ati syahr Ramadan, wa sallati bilul alaihi jadi barang siapa yang berbuka puasa atau memberikan berbuka puasa kepada orang dengan makanan yang halal, maka Allah taala atau malaikat itu akan mendoakan dia di dalam semua waktu di bulan Ramadan itu bahkan jibril atau mudahkan dia pas malam naik turun jadi ada. Nah, tapi kalau semua kita makanan kita ternyata tidak e, halal atau alias subh atau haram maka apa cuma kita itu e, berpuasa karena allah taala madadah tidak salah mengatakan kalau orang berpuasa itu lihat ya, makanan zakon dan makanan bukannya itu. Kalau kalau dia tidak pada subh atau haram maka perjumpaan itu meninggalkan makanan dan minuman ketika berpuasa itu. Kemudian disunahkan untuk baca doa. Doanya apa? Allahumma lada. Tentu. Waladis kika. Tentu. kapan kita baca doa itu? Banyak salah. Jadi kita baca doa itu, itu makan dengan makan dan di Kadis ini disebutkan. Doanya apa? Allahumma rakaat setuju. Ya Allah, berpuasa Allah. Terus, <tuk> <wala rizkika. tuk> aku berpuasa kah? Terus, waladis kika dan beristimewa aku berluka. Kapan berluka? Belum buka sudah ngomong oh, begitu, makanya makan dulu sedikit, makan dulu, sebagainya, baru kita berdoa. kayak eh, begitu atau Allah enggak berdoa dulu, enggak? Makan dulu sebagainya, baru kita berdoa. Nah, jadi sesuai. Alhamdulillah di anak ini sesudut, waraja kami ko aktor tuh. Ya Allah segala penjagaan engkau yang telah membatuku sehingga aku bisa berpuasa dan Engkau memberikan rezeki aku sehingga aku bisa berbuka puasa Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali Ya Allah Aku memohon kepada kamu dengan rahmatMu yang meliputi segala sesuatu adanya kau ampuni dosa-dosa tersakup -dosa dosa ini doa yang langsung diajarkan dari Allah Taala. Kalau ditambah tambah-tambahin doa apa saya tambah Ya Allah tambahkan aku berikan aku doa-doa yang mungkar, yang tinggi, yang pundi. Tapi robbatnatin abidunya akan saya cukup itu sahaja semuanya. Kemudian disedarkan untuk memberikan makanan kepada orang yang sedang berpuasa dan ini dilakukan lebih banyak itu di Arab Jadi kalau di Arab itu setiap musuh itu pasti akidahnya dia. Jadi kalau sudah kalau sudah bulan Ramadhan itu kalau kamu itu nggak mau beli-beli itu banyak ya bagi-bagi. Sabil, sabil, sabil itu banyak. Masih mau nasi bisa mau susu bisa bahkan kalau kita makan di dihafalan masih terharu atau masih pakai itu. Nah, kalau makan itu banyak beri makan pemalas si adik orang di sila kamu mohon dulu, maka dipaksa kita dulu itu di sana nah, kalau di sini kalau kita makan lihat dulu ada orang banyak itu aduh tu bentuknya. Jadi sunnah ya nah, terutama bagi Oke. yang ha, ya. aik, nah, yang aik itu supaya dapat keutamaannya juga maka hendaknya yang memberikan makan orang yang berbuka puasa berapa kadarnya? Kadarnya itu tidak kadar jadi walaupun hanya satu suapan nasi, walaupun hanya satu tegukan minum minuman. Kata Nabi sallallahu alaihi sa'iman "Fatarofa fi sha'imat kana mawfiratan lidzurubihi wa isqa raqabatihi minan." "Wa kana lahu mithlu ajlihi min layali ayyami taqisumin ajli isyi." "Qawla laysa qabluna najidu ma yutru sha'ib." Faqala, "Yutillaahu hala tawaqqa'a fakara 'ala tamratin aw shurbatin ma'in aw mumqatati nabatin." Kata Nabi wa sallam, barang siapa yang memberikan makanan bagi orang yang berpuasa maka akan menjadi sebab dosanya diampuni, akan menjadi sebab terbebaskan dari neraka dan dia akan mendapatkan pahala yang berpuasa itu tidak akan berkurang sedikit pun daripada pahalanya maka S.W.T bertanya B.S. bukan semua dari antara itu yang aku untuk memberikan makanan bagi mereka yang berpuasa Kata Nabi wa sallam, Allah akan memberikan pahala yang tersebut tadi bagi mereka yang memberikan makanan Dan minuman bagi bagai berpuasa Walaupun hanya satu biji kurma Walaupun hanya satu tegukan air Walaupun hanya satu tentukan Susu, itu semuanya Terdapatkan itu semuanya, jadi silakan, Berikan misalnya putra susu dia ya, Berikan kurma Berikan nasi, berikan telur Berikan mie, dan sebagainya Pokoknya eh, tambah banyak Tambah besar pahalanya Nah, kemudian di antara kesunannya itu adalah menghidupkan malam-malam Ramadan dengan berbagai macam ibadah, terutamanya dengan sholat taraweh. Taraweh adalah sesuatu yang bersambutan kaum Ramadhan, nabi iman dan wasi sabat. Bukirallahumataqqadnya, jadi di antara kelemahan Allah yang paling besar di bulan Ramadan ini adalah Allah swt memberikan anugerah berupa sholat Tarawih Ya sholat Tarawih itu besar, efek baik itu besar sekali. Kenapa? EPP itu kita bisa lakukan nanti bulan, Jadi jangan paham Jangan salah, jangan gagal Paham ya, jadi banyak orang Tidak paham, jadi apa yang kita lakukan in Dengan order ini, itu imbasnya itu terus Bisa jadi setahun depan Bisa jadi dua tahun lagi, bisa jadi tiga tahun lagi kayak masih mantan sekarang Jadi sama seperti kalau temukan ada orang Diberikan kesempatan, ayo kamu masuk di Uang uangku, ambil sebanyak-banyaknya. Mau diambil gak? Dikunakan atau tidak? Tambah banyak dia mengambil tambah amat kan di masa depannya yang kurang yang tidak makan ada uang siapa yang bilang bilang air masih nah cari yang banyak nah, jadi nanti selanjutnya kita akan bahas esok di depannya semuanya nanti beli kitabnya kita akan membahas tentang ilmu tafsir yang dikarang oleh kita oleh e, Habibullah al-Hajj dan juga ilmu tafsir jadi supaya kita nanti kalau kita baca Quran itu apa saja yang E, kita harus mengerti terkait dengan Tafsirnya Al-Qur'an itu nah, Kemudian kita akan baca juga kita, tentang islamelahnya Nabi SAW Semoga nanti di akhirnya kita akan Bahas sedikit tentang Kogok puasa termasuk Kogok utama-kogok utama berpuasa itu Nah, supaya tidak terlewatkan daripada kita semuanya dan kita mohonkan oleh Allah Ta'ala semoga kita semuanya termasuk yang dijaga oleh Allah Ta'ala daripada berbagai macam kemaksiatan di bulan orang ini sehingga kita dimaksimalkan oleh Allah Ta'ala terkait dengan ibadah dan ketaatan dan kita akhirnya mendapatkan rohkatnya mendapatkan maafirahnya dan kita diperasakan daripada api neraka semuanya dan seluruh kogusim ini semoga dengan berkatnya Banyaknya doanya kaum muslimin Dan banyaknya ibadah yang terangkan kepada Allah Ta'ala Semoga kaum muslimin di Indonesia Dan kaum muslimin di dunia semuanya Semoga Allah berikan kejayaan, kesejahteraan, keamanan, kebahagiaan, kemudahan, kelamangan Dan kejayaan, kekuatan kebalik pada mereka semuanya Sehingga mereka tidak gampang diombang-ambingkan Tidak gampang dipitnah Tidak gampang disudutkan, Tidak gampang dipitnah dan tidak gampang mereka itu menjadi sasaran sasaran kejelekan kejelekan siapapun mereka dan kita berdoa semoga orang yang menjadi jelekkan orang yang menyodorkan islam dan komunisnya semoga Allah berikan. Balasannya secepat mungkin saya gila kepada mereka semuanya Sehingga kita hidup dalam aman Beribadah dalam tenang Dan kita semuanya terteram Setelah sahabat NKRI semuanya tetap bersatu Selamanya dan Indonesia Menjadi ibadah turut bayi bagaimana Rambun Tuhul ala hadini Yaudun Yaudun Yaudun Yaudun Yaudun Yaudun Yaudun Yaudun Ya Rabbana, Ya Rabbana, ya Rabbana.